Mitra bisnis, tempo menulis, mulai 1 Januari tahun depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan pajak kepada jenis usaha warteg. Warteg yang memiliki penghasilan Rp60 juta rupiah per tahun atau Rp5 juta per bulan akan dikenakan pajak rumah makan sebesar 10 Sejumlah pemilik warteg keberatan, karena pajak ini akan membebani biaya mereka. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat perpajakan Didik Pomadi. Pak Didik, apa komentar Anda? Ya sebetulnya kalau dari jangka panjang itu tidak ada masalah. Dalam jangka panjang loh, tapi dalam jangka pendek ini ya masyarakat masih kondisinya seperti ini itu jangan ditunda dulu lah. Apalagi rumornya kan batasannya umset 60 juta itu. 60 juta untuk warung, kantin, ataupun warteg-warteg itu, ya mungkin saat ini masih memberatkan. Tapi mungkin kalau dalam jangka panjang, dengan sosialisasi, ya, sosialisasi yang lebih mantap, itu saya yakin dalam jangka panjang ya, bisa saja dilakukan. Menurut Anda bagaimana dengan pelaksanaannya? Teknisnya kan itu masih juga susah ya. Apa nanti terus pengawasannya bisa objektif, kan gitu, merata, kan gitu. Nanti kan justru kalau istilahnya tidak bisa, teknisnya tidak terlata dengan baik, justru menjadikan kecemburuan. Smartex sana, saya kena, sana nggak kena, itu kan menjadi permasalahan lagi di rapat. Jadi perlu penataan yang lebih ini ya, apa? Lebih eh, matang istilahnya kayak gitu. Nah, kalau tiba-tiba saja nanti jadi bom waktu bagi pemerintah sendiri, nanti. Warteg umumnya tidak memiliki bukti pembayaran. Nah inilah yang jadikan permasalahan kan sekarang kalau warteg dan sebagainya itu kan modelnya masih tradisional ya. Jadi dapat uang langsung masuk kantong, kadang lupa kantong itu di saku sebelah mana lupa. Jadi <guluh> <guluh> ya, kadang ada konsumen datang uang masuk ke laci, seringkali tidak bisa terkontrol secara internet pun dari warung atau warteg itu sendiri. Masih belum bisa meminit untuk ini apa istilahnya pembukuan atau laporan keuangannya dia. Ini saya kira sangat-sangat susah. Negara kita, masyarakat kita belum mampu untuk itu. Untuk restoran aja yang katakanlah restoran aja itu sampai sekarang aja masih juga belum bisa tertata baik. Mending kalau saran saya kalau memang UMDA itu apa ya istilahnya arahnya. Memperoleh pendapatan, itu sementing tiap hari atau satu bulan harus bayar pajak sekian, bayar pajak sekian, sudah gitu aja, tidak dilihat laporan keuangannya, kan susah. Demikian Didik Pomadi, saya Kiki Wijaya.